Pak Quick, ketidakmandirian Indonesia dalam membuat serta menentukan kebijakan dinilai menjadi pemicu belum tercapainya cita-cita para pendiri bangsa. Nah, menurut Bapak bagaimana idealnya? Ya, kalau kita berkaca kepada Indonesia yang khas, ya, yang, yang tingkat pendidikan kita perhitungkan, lalu kondisi panutan kita perhitungkan, kebudayaan panutannya kita perhitungkan, yang paling baik ya yang persis di Undang-Undang Dasar 45. Jadi artinya presiden itu tidak dipilih langsung oleh rakyat, kita memilih uh, yang dipilih DPR. Oke, akan tetapi DPRnya diimbangi oleh orang-orang yang betul-betul dipikirkan dipilih orang-orang bijaksana. Lalu mengapa kondisi ideal itu justru tidak terjadi, Pak Guek? Nah, oleh karena karena sudah terlanjur diamandemen, jadi kita perlu tanya kenapa dulu undang-undang dasarnya itu diamandemen. Nah, itu kan banyak banyak reaksi, banyak teori. Antara lain katanya memang di di anu pengaruhnya National Democratic Institute besar ditongkronginnya oleh mereka. Modelnya harus 100% sama dengan Amerika. Lah kok mau disuruh begitu kan gitu. Ya kembali kepada tadi, mandiri kalau sudah kusut seperti ini ya bagaimana mau mandiri kalau tidak ada perubahan yang drastis. Pak Quick, saat ini telah berkembang isu-isu reformasi jidit kedua. Haruskah itu terjadi, Pak? Iya, reformasinya melalui jalan apa? Kalau melalui jalan demokrasi jadinya kayak gini tuh. Tapi ada juga yang mengatakan Kondisi ini terjadi lantaran bangsa kita masih dalam proses belajar. Apa pendapat Anda, Pak Quick? Saya kira iya. Kalau itu jelas. Cuma sekarang yang menjadi pertanyaan, biayanya berapa besar, dan apa kuat ditanggung. Nanti jangan-jangan belajar terus sampai ambruk sama sekali. Lihat saja kondisi keuangan negara akan memburuk terus. Baik, Pak Quick. Terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Kuik Gi. Saya Kiki Wijaya.